di sini Jakarta. Covidan ketika melebarkan sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina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 حَتَّىٰ إِذَا ولا أَحَدَهُمُ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا فِيمَا الله كَلَّا ۚ سديدا يصلح لكم أعمالكم ۖ لكم ذنوبكم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ibu-ibu yang dibun rahmati dengan Allah subhanahu wa ta'ala Rahimani wa rahimakumullah para hadirat Di Masjid Al-Muhsinin Yartik 07 Kepul Kulan Wirokerten Bantul Yogyakarta Indonesia Rahimani wa rahimakumullah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Kita akan kembali melanjutkan Pembahasan kita di akhir-akhir Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al Abbad Al-Badr Hafilah Humallah Mudah-mudahan Allah meridhai Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya Buku itu beliau beri judul Sifatu Az-Zawujati As-Saliha Terakhir kita sampai halaman berapa Ibu-ibu 24 42? 42 Bukunya sampai halaman berapa Ibu-ibu 45 45 berarti yang baru saja hadir, alhamdulillah meh khatam, ya. yang jarang hadir ngerti-ngerti rampung, ya. yang hadir terus ya alhamdulillah khatam temenan, ya, insya Allah. Jadi buku ini hampir habis ibu-ibu. 45 tebal apa tipis ibu-ibu? Tipis. Tapi pengamalannya berat atau ringan ibu-ibu? Ringan, masyaAllah, Alhamdulillah. Ini berarti dimudahkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Allahumma amin. Uh, sudah kita pelajari para hadirat dan juga para pemirsa di dan pendengar ya. Di Radio Muslim 14.67 AM Kita sudah pelajari Beberapa sifat Seorang wanita yang Saliha Ada sekitar Sudah 10 kita Pelajari ya. Dan ini adalah yang ke Sebelas Insya Allah Beliau Syekh Hamzah Rozak menyampaikan uh, pada nomor 11 ini di halaman 42, beliau mengatakan wamin sifati azaujati asalihah as dan diantara sifat-sifat seorang istri yang salihah, terkadang beliau nyebutkan wamin sifatil marati as asaliha ya. begitu ya kadang dia beliau sebut wamin diantara sifat istri yang solihah kemudian terkadang beliau sebut dan diantara sifat wanita yang solihah ini menunjukkan bahwa sekali lagi saya tekankan buku ini bukan hanya sekedar untuk Seorang wanita yang berstatus apa? Istri Tapi juga seorang wanita Yang belum menjadi istri Yang akan menjadi istri Ataupun sudah pernah menjadi apa? Istri Entah dia nanti akan menjadi istri lagi Atau tidak Ya ini untuk apa namanya Semua kalangan wanita Beliau, beliau mengatakan Wamin sifatil Sifati azawjati az salihah Di antara sifat-sifat istri yang salihah adalah Adamu ifsyai sirri zauji. Tidak Adam Tidak mengumbar Rahasia suami Ifsyat itu menyebar Tidak menyebarkan rahasia suami Rahasia apa ustaz? Rahasia macam-macam Rahasia Apa namanya Agama suami Rahasia Akhlak suami Rahasia Keuangan Suami Rahasia biologis Suami, semuanya Ya, perkara-perkara Yang layak disembunyikan Dari suami Jangan diceritakan kepada Orang lain, kepada siapapun Ya Kecuali tentu Kalau ada mas Kalau ada apa? Mas Mas apa ibu-ibu? Iya mas lahat Bukan mas lain Kecuali Kalau ada mas lahat Bukan mas lain Faham maksudnya? Mm -mm. Kalau mas lahat itu kebu Tuhan ada man Faham. Kalau mas lain Apa mas lain? Ada selingkuhan Ya, cerita pada laki-laki lain lah, Saya bersuami itu ya kan, Nyesel Karena begini, begini, begini Curhat Yang akhirnya bukan hanya curhat Akhirnya curhat hmm, Curhat ya, Ini membicarakan hal-hal yang kadang tidak perlu dibicarakan ini jangan sampai seperti itu Maka sifat seorang istri yang Saleha Tidak membicarakan rahasia Suami Wal umuri Al khasah Dan juga Perkara-perkara yang khusus zaujain Yang terjadi antara Sepasang suami dan Istri, ini tidak dibicarakan Dengan orang lain Ya tidak dibicarakan dengan orang lain. Hatta sampai pun. Lau wako'a huma furqotun. Sampai pun kalau keduanya sampai furqoh. Wako'a terjadi. Hatta, lau. Sampai pun, lau. Lau itu apa? Kalau. Seandainya. Wako'a Wako'a terjadi. Bainahuma antara keduanya furqatun pisah perceraian. Ya. Maka jangan mengumbar aib, jangan mengumbar aib mantan suaminya, jangan mengumbar aib mantan istrinya. Atau walam yatahakok wi'amun atau tidak ada wi'am kasih sayang diantara mereka yatahakok Terwujud ya. Sampai pun tidak terwujud Wi'am, kasih sayang Di antara mereka Wi'am ya. Fakullun minhumah Maka masing-masing dari keduanya An yattaqiallaha Jalla wa'ala Indaklah untuk Bertakwa Kepada Allah Fi hadhal amri dalam masalah ini, ini jangan sampai menyebarkan apa Raha, rahasia, kecuali untuk maslahat tanya pada orang yang fikoh, tanya kepada siapa ibu-ibu orang yang fikoh terpercaya, berarti ustad ya bu, maaf ustad, bukan belum tentu ustad, nah ustad juga belum tentu Fikoh ya, Terkadang Saya di grup itu Yang sangat saya sayangkan Pertanyaan khusus Yang terjadi antara suami dan istri Makanya hati-hati ibu-ibu ya Pertanyaan khusus yang terjadi antara suami dan istri Itu di screenshot Di apa ibu-ibu? lah -ibu? simbah-simbah ya orang ngerti screenshot ini belum mbak, kaya di-copy Kopi ini, ini kaya di-foto Jadi di-screenshot Walaupun namanya dia apa? Coret Nomornya dicoret, Di-screenshot dan di- Sampaikan ke dalam apa? Kalau WA itu ya grup Jadi teks aslinya Nah screenshotan ini rawan untuk apa nyebar kemana-mana. namanya zaman sekarang itu zaman seraseran, dikit-dikit ya pak, share. cuma goreng tempe aja di share dulu. Ya Allah, ceng. Mang zaman sekarang zaman nau, zaman nau, zaman sak iki. apa sedikit share, apa sedikit share. Nah ini sangat dikhawatirkan ibu-ibu ya Maka tidak sembarang orang itu ditanya Betul-betul sikoh Makanya kalau mau bertanya Kalau bisa ya pertimbangkan baik-baik Yang penting kita kenal betul orang itu sikoh Dan kita yakini bisa memberikan apa? Solusi Bukan hanya sekedar curhat Gini ya jeng Oh apa jeng Saya itu jeng Ya gimana jeng Biasanya jeng Ya terus gimana jeng Jam, jeng, jeng jeng jeng Akhirnya si jeng ini tadi ya, Pindah ke jeng yang lain Eh jeng jeng tak kandani ya jeng Oh apa, apa jeng Itu lesudia jeng itu Bilang ke saya main. baru ke mana-mana Nggak ada solusi, tapi berita Anda sudah sampai kemana-mana. Maka pilih orang yang ketika ada masalah dengan suami, istri, ada masalah keluarga. Pilih orang-orang yang sikoh. Yang mulutnya itu terjahit. Tuh, oh, Ustaz nggak bisa bicara. Berarti saya lihat harus ada benang di mulutnya Ustazah maksudnya bagaimana ibu-ibu yang pinten, pintar nyimpan apa rahasia ya. karena itu tadi seperti saya katakan kadang pertanyaan-pertanyaan apalagi sekarang lewat apa WA main screenshot di apa namanya e, di grup-grup kemudian kalau nanti screenshot ini jatuh ke tangan suami dari si istri yang bertanya Suaminya kan otomatis akan tahu loh. Deh, kau ingin ngapain gitu? Nah, terjadilah maldorot yang jauh lebih besar. Hati-hati ibu-ibu. maka pilih. Yang pertama sebelumnya ibu-ibu, kalau terjadi masalah antara anda dengan suami, pertama kali adalah seperti yang kita pelajari dulu apa? berlindung kepada Allah dari godaan setan. karena ini adalah usaha setan untuk apa? memecah belah persatuan antara suami dan istri yang kedua sadari sadari bahwa itu adalah kesalahan Anda karena musibah yang ditimpakan kepada kita adalah apa? akibat ulah kita sendiri oh apa yang kurang pada diri saya koreksi evaluasi mawas diri begitu banyak-banyak istighfar sudah setelah itu yakini yang ketiga bahwa itu adalah kasih sayang Allah kepada anda ustad bermasalah sama suami kok kasih sayang Allah bermasalah dengan suami kok kasih sayang Allah dari mana itu ibu-ibu karena bermasalah dengan suami adalah musi musibah dan musibah adalah bukti dari apa rahmat Allah Allah Subhanahu Walaikum Selamah berfirman ah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nallaha iza ahabba qawman Ibtalah Sesungguhnya Allah itu Kalau mencintai Seseorang Maka dia itu Akan mengu Akan mengu Mengucinya Oh berarti musibah yang terjadi Ini adalah U Ujian Dan ujian itu adalah bukti apa? Kasih sayang Allah Berarti Anda sedang dikasihi Allah ataukah tidak? Ya Kalau sedang dikasihi Allah Adukan permasalahan Anda kepada yang mengah Yang mengah Mengasihi Kepada siapa berarti? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Dan jangan adukan permasalahan Anda Kepada orang-orang yang tidak mengasihi Anda Apalagi terbukti dia mengasihi suami Anda Maksudnya? Ternyata Anda mengadukan pada seorang wanita Yang sudah lama mengharapkan perceraian Anda dengan suami Anda Sehingga suami Anda bisa menikah dengan dia dia Oh ada udang di balik Batu Hati-hati ya. ibu, ibu Atau ternyata Anda mengadukan pada orang-orang yang hasat Paling tidak Pengen keluarga Anda itu apa? Rusak. Rusak Dia kalau ketemu saya Senyum terus Loh, Bukan setiap senyum itu Tulusun tidak setiap senyum itu adalah apa? Tulus. Jangan kalian kira seekor harimau ketika senyum berarti dia ramah kepadamu. Tapi seekor harimau ketika senyum pada anda, dia akan menelanmu. Senyuman kadang senyum harimau. Tangisan kadang tangis buaya. Ya. Gua ya itu kan pura-pura nangis kalau di depan mangsanya keluar air mata, tapi kalau sudah mangsanya tenang dicaplok. Jadi ini nomor berapa ibu-ibu? Empat, ya kan? Kalau anda sedang diuji oleh Allah, sadari bahwasannya itu adalah kasih sayang Nabi Allah. Maka adukan permasalahan ini pertama kali kepada siapa? Allah. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita memanjatkan permintaan kepada Allah Untuk mengangkat musibah ini Ataukah begitu Allah turunkan kasih sayangnya berupa ujian Langsung kita lari kepada manusia Yang, yang belum tentu mengasihi kita Terutama dalam masalah-masalah yang sangat rahasia Makanya kita dapatkan ibu-ibu Beberapa kasus Beberapa nombok Kasus kalau ada masalah antara suami dan istri Sang istri kemudian konsultasi curhat, Itu bukannya solusi yang didapatkan Tapi malah membuat suasana semakin apa? Panas Banyak terjadi seperti itu atau tidak ibu-ibu? Banyak Maka adukan masalah Anda satu kepada yang mengasihi anda Siapa? Allah Subhanahu SWT Kemudian yang kedua adalah Kalau memang butuh solusi Kepada orang yang betul-betul apa? Fikoh Bisa dipercaya Bisa menyimpan rahasia Dan diyakini bisa memberikan apa? Solusi Kalau tidak, tidak usah Begitu Ya, wallah taala Maka kalaupun terjadi perceraian, tidak ada kasih sayang, tetap rahasia ini jangan di disebar. Karena akan merugikan masing-masing apa? pihak. Ya, dulu para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah apa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh laki-laki, kata Aisyah. Kemudian laki-laki itu berkata. In, uh, kemudian Aisyah menceritakan. Aisyah menceritakan. Inna rojulan sa'ala Rasulullah. Ini di luar buku ya bu ya tambahan. Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya. Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pria yang menggauli istrinya, ya, anir rojuli yujamiu ahlahu yang dia menggauli istrinya, thuma yuksil kemudian dia tidak sampai uh, selesai. Hal alaihim al huslu, apakah keduanya harus mandi? Ini pertanyaan yang sangat rinci atau tidak, ibu-ibu? Rinci. Ya. Tapi ini permasalahan yang memang patut untuk di, ditanyakan. Yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Bukan hanya mengumbar cerita, tapi tidak ada masalah yang di inginkan. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inilah afaludalika. Saya pun kadang demikian. Anawahadi saya dan istri saya ini. Dia menunjuk Aisha. Fumanahtasil kemudian setelah itu kami pun tetap mandi. Ya. Jadi ketika pertanyaan dan cerita itu mengandung masalah boleh untuk disampaikan pada orang yang apa? sekiranya bisa memberikan solusi. Kemudian kata-katanya pun jangan vulgar. Kata-kata yang dipilih itu sebaiknya jangan apa? Jangan vulgar. Jadi pria tadi mengatakan bagaimana hukum seorang laki-laki, bukan mengatakan saya itu, enggak. Yeah banyak permasalahan-permasalahan yang harus dibahas dalam masalah ini sampai di mana batasannya yang jelas batasannya adalah ketika ada maslahat untuk disampaikan kepada seorang yang sihkoh terpercaya kemudian dia memang diyakini bisa memberikan apa solusi maka tidak mengapa untuk disampaikan ya, kalau memang itu adalah sebuah masalah tapi tentunya tadi, yakini dulu itu ujian dari Allah. Kemudian ini adalah, apa namanya, bentuk kasih sayang Allah. Kemudian adukan kepada Allah sebelum Anda menyampaikan kepada manusia. Hati-hatilah ibu-ibu dalam masalah ini. Nanti ada satu faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak tentang hadis yang berkaitan dengan hal ini. Kita baca selanjutnya. Wa وَفِي هَذَا dalam masalah ini marawahul Imam Ahmad. Apa yang diriwayatkan atau ada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Fi Musnadhihi. Itu juga dalam kitab beliau Musnad. Ini Musnad Imam Ahmad. An Asma binti Yazid dari seorang sahabiah bernama Asma binti Yazid. Annahaka suatu saat dia 'inda Rasulillah sedang duduk bersama dengan Rasulullah. Ini sedang ada sedang ada duduk antara kaum pria tempat tentunya terpisah dengan kaum wanita. Ya. Annahaka Rasulillah. Suatu saat dia sedang bermajlis di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warizalu wanita ukuudun indahu laki-laki, perempuan sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani ada ada majlis, ada majlis, majlis ada laki-lakinya, kemudian di sana ada kaum kaum wanitanya. Fakoh berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, La ala rajulan, barangkali ada di antara kaum pria. La'ala rojulan Barangkali ada di antara kaum Pria Ya'kulu berkata Menceritakan Ma alu bi bi'ahlihi Apa saja yang Dia lakukan dengan istrinya Ini laki-laki menceritakan Hubungan Rahasia dia dengan Istrinya Ya Kemudian beliau mengatakan juga wala ala imra'atan dan barangkali juga ada wanita tukhbiru yang menceritakan bima fa'alat tentang apa yang dia kerjakan secara rahasia ma'a bersama dengan suaminya. Ini urusan apa? Urusan ranjang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada jamaah. Barangkali ada di antara kaum pria yang suka menceritakan apa yang diceritakan, apa yang dilakukan antara dia dan istrinya. Atau barangkali ada wanita yang suka cerita-cerita apa yang dia lakukan bersama dengan suaminya. Itu tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faaromal kaumu maka orang-orang pun aramma, terdiam. Al kaum orang-orang. Maka orang-orang pun terdiam. Malu tidak ditanya gitu? Malu. Kenapa malu? Karena ada yang melakukannya. Maka apa yang dikatakan Asma' bintu Yazid? Fakultu. Maka Asma' bintu Yazid berkata, Fakultu. Maka aku pun berkata. Yang menjawab pertanyaan Rasulullah SAW siapa? Asma' bintu Yazid. Apa kata beliau Taala anha? I wallahi ya Rasulullah. I Naam. I itu artinya apa? Naam. Ya. Wallahi demi Allah. Ya Rasulullah. Duhai Rasulullah demi Allah ada ada. <tuk tangan> innahunna layakulna yaqulna innahunna. Kaum wanita biasa cerita kayak gitu. Innahunna Sesungguhnya kaum wanita layak kulna. Biasa cerita kayak gitu. Innahuna sesungguhnya mereka layak kulna. Sungguh benar-benar mereka itu menceritakan. ya Wa innahum layaf'aluna. Dan sungguh benar-benar mereka kaum pria juga melakukannya. Apa jawab Asma bintu Yazid kalau begitu? Ya Rasulullah. Kaum wanita sering cerita kayak gitu. Kaum pria juga sering cerita kayak gitu. Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la Jangan kalian lakukan lagi. Apa? Jangan kalian lakukan lagi. Fa inna madzalika karena sesungguhnya hal itu Yani sering menceritakan, ya, atau menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya, apa yang dilakukan dengan istrinya, mitus syaitan, seperti halnya seekor setan. Like <miflu> syaitanatan yang bertemu dengan wanita dari kalangan setan, atau setan betina. Karena sesungguhnya hal itu seperti setan jantan ketemu dengan setan betina fertilikin di jalanan, fokusia. Kemudian apa? Sang setan jantan menggauli setan betina, rosia. Wenasu yang turun dan manusia semuanya melihat. Jadi, tontonan gratis. Jadi, kalau ibu-ibu sering menceritakan apa yang dilakukan antara dia dengan suami, terutama dalam masalah urusan apa tadi? Ranjang. Atau suami yang menceritakan apa yang dilakukan dengan istri, tentu terutama dalam masalah apa? Ranjang. Maka itu seperti setan betina ketemu setan jantan Setan jantan ketemu setan betina Kemudian bergaul di jalanan Dan orang-orang saling menon menonton Dalam riwayat yang lain disebutkan Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat Itu laki-laki yang menceritakan apa yang dilakukan dengan istrinya Dan seorang istri yang menceritakan apa yang dilakukan dengan Suaminya, hati-hati bu Ya, hati-hati Walaupun untuk buyon-buyon Ya, hati-hati yang seperti itu Faqawluha Sabda atau perkataan Asma' bintu Yazid Qawluha Maka perkataan Asma' bintu Yazid Ketika menjawab pertanyaan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. S.A.W Innahunna layakulna Wa innahum layaf'alunah inna hunna itu domirnya apa ibu hunna untuk laki-laki atau untuk wanita wanita yang belajar bahasa Arab ya inna hunna sesungguhnya mereka kaum wanita benar-benar suka cerita hal itu Wa inna hum, dan sungguh mereka kaum pria benar-benar suka mengerjakan hal itu apa kata Syekh Abdul Razak bada'at bin Nisa fi zikri hadal amr asma' bintu Yazid bada'at memulai Bin Nisa'i Dengan Kaum wanita terlebih dahulu Fi zikri hadhal amr Ketika menyebutkan Masalah suka cerita ini Kenapa ibu-ibu? Saya ulangi ya Asmaq bintu Yazid Menyebutkan siapa dulu? Wanita terlebih dahulu Setelah itu kaum pria. Kenapa? Li anahu yak suru karena hal itu yak suru banyak terjadi di kalangan kaum winita Benar atau tidak jawab bendewek kalau bener istilfar Toba tobat, kalau tidak benar alhamdulillah. Tapi kalau benar istighfar bu, tobat tobat, ya dikatakan di sini kebanyakan terjadi di kalangan kaum wanita. Yakin lo cidan dan sedikit sekali firja di kaum Pria Benar atau tidak Jawaban Dewek Kalau benar Is Tifar Tobat Bapak Tobat Kalau tidak benar Alhamdulillah Intinya Entah itu kaum wanita Entah itu kaum pria Yang suka cerita-cerita rinci-rinci kayak gini ini Tinggalkan karena ketika anda cerita berarti anda menjadi tontonan orang lain. Ya, falmar atu tatahda seorang wanita tatahaddas bercerita maarofi katiha bersama dengan teman-teman akrabnya wazamilatihah dan rekan-rekannya wasahibatihah dan teman-teman duduknya. Hmm. Sama lah teman-teman pokoknya. Kadang cerita di grup. Ya. Nah, waktu bilang ini. ya Atau bahkan. mengungkapkan di Twitter. Hmm. ya Jadi, bercuit. Twitter ya, betul. Jadi, membuat cuitan. Ngoceh di medsos. ya Waduh, tadi malam suamiku gini-gini. Oh, Ini. Ya, atau yang laki-laki sama saja. Maka cerita entah itu langsung wajhan bi wajin ketemu, ataukah lewat WA, ataukah lewat media sosial yang lain cerita. Fimis lihati al umur al khasah adalah masalah-masalah yang sifatnya apa? khusus kayak gini. Sekarang kadang hilang rasa malu sudah. Rasa malu itu sudah hilang. Kapan dilatihnya untuk menghilangkan rasa malu? Sejak kecil, anak kecil itu dilatih hilang rasa malu. Suruh tampil di panggung dengan menyingkap aurat. Kemudian disetelkan musik dan suruh joget-joget. Ini latihan untuk menghilangkan apa? Rasa malu sehingga semakin besar dia tumbuh dalam hilangnya rasa malu oh ternyata kalau jogetnya kayak gini semakin menarik oh kalau pakaiannya saya pakai gini ternyata semakin menarik jadi pikiran dia adalah bagaimana semakin menarik bagaimana duit ngalir rasa malu hilang sudah. nah ketika rasa malu itu hilang maka cuitan-cuitan pun tidak mengandung rasa malu sama sekali Kisah-kisah gak mengandung rasa rasa malu. Makanya hati-hati ibu-ibu. Didiklah anak untuk membiasakan rasa malu. Didiklah anak, terutama anak wanita ibu-ibu. Untuk menumbuhkan rasa apa? Malu. ya Supaya nanti terjaga rasa malunya. Kaum laki-laki juga perlu rasa malu. Anak-anak laki-laki pun dididik untuk ada rasa malu dengan lawan jenisnya. Ya. Demikian, maka didik anak-anak itu dalam kebaikan, dalam fitrah mereka yang masih bersih, jangan dikotori. Jangan anak-anak kita ini dibiasakan dengan apa pendidikan yang berbau syahwat. Atau pendidikan yang berbau syubuhat. Hati-hati, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni kekurangan kita Dalam mendidik anak kita Mendidik generasi kita Dan mudah-mudahan Allah menjaga Anak-anak dan keluarga kita Allahumma, amin Hati-hati Karena kalau wanita sudah hilang rasa malu Sudah Akan banyak pemangsa-pemangsa Yang akan Menjadi korban Betapa banyak Kaum pria Melakukan kejahatan-kejahatan Dikarenakan Tereksposnya Wanita-wanita yang tidak Memiliki rasa malu Saya ulangi Berapa banyak dan betapa banyak Kaum pria melakukan Kejahatan-kejahatan Yang kaitannya dengan Eee uh, Biologis Dikarenakan Tereksposnya Munculnya Wanita-wanita yang sudah hilang Rasa malunya Maka hati-hati ibu-ibu ya Terutama ini masalah Gadget Anak-anak itu Jangan di, dari kecil dicekel ya wak HP, konyetel Dewi, konyekel Dewi, nonton Dewi, anak nangis, sodori gadget, Bangun tidur, gajetan ya. Lagi ngobrol sama temannya, sodori, gadget, Jadi jangan dibiasakan seperti itu Kasih aja mereka bacaan-bacaan yang baik Setumpuk ya. Kemudian berikan, ceritakan kepada mereka Karena alhamdulillah banyak buku-buku yang bagus untuk anak-anak. Maka hati-hati didik mereka tetap tumbuh dalam rasa rasa makhluk. Bagi Yun Minhun banyak diantara kaum wanita Latu Bali tidak mempedulikan. Min antat karolahha antuz karolahha. Kalaupun disebutkan tentangnya asroro zawjiyah atau antafquraha asrar zawjiyah tidak lagi peduli ketika disebutkan kepadanya rahasia-rahasia suaminya wa umurahul khassah dan rahas, uh, dan perkara-perkara yang uh, privasi milik suami maksudnya begini kalau tadi kan wanita cerita tentang apa suami itu yang falmaratu Tatahadasu sudah ketemu, bu? Itu wanita cerita tentang suami. Nah, yang kedua ini Wakatirun Minhun banyak diantara wanita tidak peduli kalau ada cerita tentang suaminya sampai kepada dia. Ceng, katanya suamimu kayak gini ya ceng. Wooh, iya toh. Oh, kamu belum tahu. Nah, gitu. Malah bangga. Yonjen menakui bocoku ceng. Nah, aduh, ceng malah apa bangga itu namanya latu bali tidak peduli malah bangga ya. rahasia suami yang khusus nyebar di kalangan orang orang lain pertanyaan ustad boleh tidak ustad kalau seorang pria memiliki lebih dari satu istri Jawabannya boleh Kan pertanyaannya baru sebatas itu kan Boleh tidak Ustaz? Seorang pria memiliki lebih dari satu Istri Jawabannya apa? Boleh Asalkan halal Dengan cara yang halal Dengan jalan yang Sesuai ketakwaan Tidak melalui Kenalan yang Apa namanya uh, Apa namanya yang menyimpang melalui perzinahan, Tapi yang jelas asal nikahnya sah, sah boleh. Pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh Ustadz. Boleh enggak sang suami menceritakan hubungan dia dengan istri pertamanya kepada istri keduanya. Dan hubungan dia dengan istri kedua dengan istri ke? ketiganya. Dan hubungan dia dengan istri ketiganya dengan istri ke Empatnya Kemudian kalau perlu nanti diadakan musyawarah Ya Satu, dua, tiga, empat Masing-masing menceritakan Boleh enggak seperti itu Ustaz? Sama saja Enggak boleh Jadi jangan suami itu cerita tentang Apa yang dilakukan dengan istri pertama Kepada istri Keduanya Kepada istri ketiganya Tentang apa yang dilakukan dengan istri ke Keduanya Enggak usah cerita tidak boleh seperti itu Ya, karena hadisnya umum Hadis ini juga Berkaitan dengan masalah Suami yang menceritakan Apa saja yang dilakukan dengan istrinya Entah itu kepada istri yang lain atau tidak Stop Untuk masalah itu privasi Sekali lagi apa ibu-ibu Rahasia Ya, rahasia kan tak boleh, tak boleh. Sekali lagi tidak boleh. Ya, jangan sampai itu terjadi dengan kita melakukan seperti itu kita terancam hadis ini kita akan menjadi syaitan laki-laki dan syaitan wanita yang ditonton oleh orang-orang banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini kita sisakan sedikit buku ini. Ya, jadi belum apa belum selesai wallahu taala alam bi as-sawab insyaallah eh, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya insyaallah eh, kalau habis buku ini nanti akan kita carikan buku-buku yang lain minih yang tebal apa yang tipis ibu-ibu tipis bahasa Indonesia atau bahasa Arab bahasa Arablah sambil belajar ya insyaallah Allah. Mungkinan, wallahu taala alamul sawab. Sallallahu ala, ala Nabiina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil alamin. Hmm. Ini ada sedikit masukan saya bacakan dahnya. ya ini semacam sharing, ya bu. Sharing itu apa? Usulan kemudian unak-unak dari sebagian jamaah ibu-ibu. Beliau mengatakan di sini. Sebab ibu-ibu, ya mungkin sama ini Afan Ustad minta nasehatnya buat para istri terutama saya yang terkadang sulit menjadi istri yang ideal seperti yang disebutkan dalam kitab ini betul atau tidak bu? betul atau tidak? betul, berat karena surga itu mahal ibu-ibu, maka usaha untuk masuk surga juga cukup Cukup berat Karena terkadang merasa berat Karena di dalam rumah tangga saya Saya merasa sendirian Mengurus anak Dengan banyaknya kewajiban Rumah tangga yang lain Dengan keadaan suami Yang agak kurang Tanggap Terhadap situasi rumah Dalam kurung Kurang peka Kesehariannya sibuk dengan HP Mungkin HP itu adalah istri keduanya Bu <tuh> Nafkah lahir yang kurang bagi saya tidak masalah Namun saya merasa kurang diperhatikan sebagai istri Jika saya berbuat salah Bukan nasihat yang saya terima Tapi kemarahan demi kemarahan yang saya dapatkan Komunikasi yang saya dapatkan kurang Sekalinya bisa ngobrol yang diobrolkan malah seputar poligami Apalagi kalau sedang kurang puas dengan kondisi badan saya yang sudah memiliki banyak anak Jujur kondisi ini jadi berefek juga ke anak-anak Saya jadi sering melampiaskan emosi ke anak Ibu Rahimani Warahimakunallah Ini kasus yang banyak terjadi dan jawabannya tidak bisa dengan waktu sesingkat ini Oleh sebab itu saya mohon maaf Tidak bisa menjawabnya langsung detik ini juga Singkatnya bahwa Ketika suami Kurang bisa menjalankan kewajiban Maka ibu jangan sampai membalas dengan kesalahan yang Serupa Ya, ibu jangan sampai membalas dengan kesalahan yang serupa. Ini diantaranya. Kemudian masalah HP. Ini harus memang ada nasihat bagi para bapak. Makanya di sini dikatakan mohon jika memungkinkan dibuat kajian semisal ini untuk bapak-bapak dimasukkan -bapak. bagi panitia ini, Pak Bamsa. Bukankah sebaik-baik iman seorang muslim adalah yang paling baik akhlaknya? Dan yang paling baik akhlaknya adalah diantara kalian yang paling baik pergauluan terhadap istrinya? Karena itu besar harapan saya mungkin juga ibu-ibu yang lain diadakan kajian serupa kepada bapak-bapak, Ustaz. Agar saling bersinergi. Setuju, Ibu-ibu? Saya juga setuju. Sama-sama belajar menjadi yang terbaik untuk pasangannya. Jazakallah khairah atas jawabannya. Ya, saya setuju. Di bapak-bapak juga sudah panitia berusaha untuk mengadakan kajian. Cuma memang pembahasannya masih umum. Pernah kita bahas, yang sekarang kita bahas dan insyaallah mungkin beberapa waktu akan kita bahas adalah bagaimana bersabar atas gangguan yang dihadapi dalam kehidupan nanti insya Allah ada pembahasan-pembahasan lain, saya setuju ini ibu, dan sering saya selipkan seperti itu e, termasuk nanti masalah HP ibu. ini fitnah zaman sekarang fitnah zaman sekarang seakan-akan HP itu adalah istri apa? Ya, istri pertama kalau istrinya hilang, enggak bingung. Tapi kalau HP-nya nyelempet, nih HP-ku nengdi, nih. Allah, nah, mas, lo buah-umah kok enggak HP? Aku ini ngarepmu loh, mas. Ya? Jadi kadang seperti itu. Maka hati-hati ibu-ibu ya. Masalah HP. Kemudian masalah poligami. Kalau ada suami, terus nyinggung masalah poligami. Katakan dengan tegas Mas, saya mohon Mulai sekarang jangan bicara tentang poligami lagi Tegas, Bu Tapi tolong segera praktekan. Nah, gitu dong Masa ngomong terus, men Kesel kupingi Capek telinganya, iya kan, Bu? Hatinya capek Tegas Mas, saya mohon dengan sangat Jangan lagi bicara poligami di depan saya tapi tolong praktekkan saja Ingat nasihat Ustadz Armen Tong kosong Nyaring bunyinya Air beriak Tanda tak dalam Tidak masalah berbicara masalah poligami Tapi porsinya jangan keterlaluan Segala suatu poligami segala suatu poligami. Istrinya ngelemprot Awas aku poligami Hmm, istrinya urung mandi awas aku tak poligami jangan jadikan poligami itu ancaman tapi jadikanlah poligami sebagai hiburan keluarga sehingga tidak kesannya apa coba ibu kadang capek enggak? capek maka ketika ada istri yang lain bagi suami anda anda mestinya bersyukur Alhamdulillah ewangi, ngurus alhamdulillah dan entar terlepas dari perasaan Anda. Ya. Terlepas dari ngesok ngaji minggu ngarep aku rarap arep teko pengajianne Ustaz Zaid. Mas <tuk> <Osa> monggo <tuk> I kan? Silahkan, tak apa -apa. ya kan. Silakan enggak apa-apa. Ya. Mbak lewatnya di ngobrolnya mulai poligami ini Ustaz. Ah, saya enggak peduli. Ini saya bicara ilmu bukan karena si fulan telah praktek, si fulan telah melakukan nggak. Dalam poligami itu jangan diobrolkan menjadi semacam apa? Ini nasihat untuk saya setuju dengan ibu-ibu ibu ini. Jangan dikit-dikit, toh -dikit poligami jadi ancaman. Tapi jadikanlah poligami itu solusi keluarga, ya solusi sebuah uh, keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan uh, Islah perbaikan pada suami ibu dan suami ibu-ibu yang lain, dan juga memberikan perbaikan pada kita sebagai uh, sang suami. Para suami yang terus kita juga butuh untuk diberi masukan, ya, dapat diberi nasihat, uh, diberi perbaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan uh, kita semua adalah orang-orang yang saleh dan saleha. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit uh, apa yang disampaikan oleh ibu ini. Mungkin ya kalau ada waktu Allah Ta'ala Alam akan saya Tanggapi eh, Apa namanya Secara eh, rinci Dalam bentuk Ungkapan-ungkapan atau penyampaian-penyampaian Tapi yang jelas Inti yang saya sampaikan tadi apa Ibu-Ibu Jangan balas Kekurangan suami Dengan kekurangan yang Yang sama Suami meninggalkan kewajiban ya Anda jangan membalas dengan meninggalkan apa kewajiban kemudian masalah suami main hp ya, kurang peka dengan eh, apa namanya hp, ini nasihat untuk suami juga nasihat untuk istri coba ketika suami pegang hp cobalah wajah ibu sodorkan di depan layar hp tentunya sudah berdandan dandan, mandi kemudian anak-anak digandeng semua di sawangen aku, ya kan ya. Lihatlah saya, jangan dilihat apa, HP-nya saja, atau mungkin, ibu-ibu <tuh> perlu berdandan model HP mungkin Ibu-ibu <tuh> tahu kenapa suami tertarik, orang tertarik pada HP, fiturnya banyak Ini saya tidak bicara merek ya. Kalau kita lihat ini di layar ini saya tutup merknya Saya tutup merk Nah ini fitur namanya Fitur itu Penampilan Oh kalau di klik Klik sini Oh keluarnya Masya Allah Oh Fiturnya banyak Jadi orang itu tertarik Mau pencet sini Pencet situ Pencet sini Pencet situ Ya kan Nah kalau bisa Ibu itu pun fiturnya banyak jadi ketika suami melihat wajah ibu, itu di wajah ibu banyak fiturnya. Ini sesuatu yang menarik. Justru ibu bagaimana bisa berusaha mengalahkan HP dengan fitur ibu. Bukan berarti wajah itu cap sini, cap situ, cap sini. Tidak. Tapi apa yang menarik? Yang bisa Anda gunakan untuk e, mengalahkan Langkah syaitan Dalam menguasai uh, pasangan anda Ya Demikian Itu masalah apa? HP Dan dinasehati Dan ini nasihat HP sudah sering dinasehatkan Menerima yang menerima Menolak yang menolak ya. Kemudian masalah poligami Bicarakan baik-baik Untuk kaum bapak ya Jangan dijadikan apa? Tema pembicaraan dengan istri Ya Nah, karena istri itu wanita manapun kalau sering diajak bicara seperti ini kebal jadinya. Tapi kalau suami jarang bilang poligami tiba-tiba mengatakan, "Dek, aku mau men mau menapa? Menik. Menapa Menikmati sayuranmu itu, Dek. Waduh, Jan. Hah? Jadi mau bilang menikah lagi enggak jadi karena lihat wajah istrinya. Ya. Ketika suami lama enggak pernah bilang begitu. Kemudian dia menyampaikan tanggapi dengan bijaksana. Ya. Ini terserah kembali kesimpulan yang tadi beberapa jawaban. Terserah nanti ibu-ibu di minggu depan mau hadir kajian saya Banda. Ya. Tinggal ibu-ibu tujuannya hadir kajian apa? Kalau memang karena emosional Ya berarti banyak, karena ada kasus Beberapa pengajar itu jamaahnya mreteli Terutama dari kalangan ibu-ibu, kenapa? Ketahuan pengajarnya itu memiliki lebih dari satu istri Dan saya yakin jamaah kita bukan ngaji karena itu, rugi sendiri bu. Kalau kita meninggalkan satu majelis karena emosi itu rugi sendiri. Saya yang pernah merasakan. Saya pernah merasakan di Madinah bukan di Saw. Bu. Ya, saya lagi-lagi saya pernah meninggalkan satu majelis karena omongan-omongan orang. Padahal di majelis itu di, diajari oleh muridnya Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin. Mulai dibahas usul salasah Kemudian kitab ut-tawhid Kemudian kitab wasitiyah Kemudian kitab, Masya Allah Kitab-kitab Saya sampai setelah melulus itu nyesal Ya Allah Mengikuti omongan orang memang tidak ada apa? Tidak ada habisnya Nah begitu juga ibu-ibu Kalau hanya meninggalkan jamaah atau majlis Karena emosi rugi saya harap uh, ditanggapi dengan bijaksana InsyaAllah Diusahakan nanti ada majlis ya, Dari panitia Atau diberi masukan lah ya Kepada panitia insyaAllah nanti Lihatnya beliau akan menyampaikan sesuatu Ini juga akan ada Kajian-kajian yang khusus untuk uh, Kawan pria Demikian ibu-ibu Wassalamualaikum -ibu. warahmatullahi wabarakatuh telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah Dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan Hadis riwayat Nasa'i Disohikan oleh Syekh Al-Albani Yuk donasi anda Untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja Melalui transfer BNI Syariah Dengan kode 427 Di nomor rekening 7755